Rahman, rahmanir rahim Alhamdulillahi Nahumaduhu wa nasta'ainuh Nahumaduhu wa nasta'adihu wa nasta'rshiduh Wa billahi min syururi Aungkusina wa min sayyati amalina Man yahdillahu falamudillalah Wa man yudlil falahadiyalah Fa ashadu an la ilaha illallah Wa ahdahu la sharika lah Anna sayyidana muhammad abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala Sayyidina Muhammad Kama sallaita wa sallam tawbarakta ala Sayyidina Ibrahim Aala ala Sayyidina Ibrahim Il'alamin innaka hamidun majid Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah Wa khairal hadyu Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam Anna sharral umuri muhdathatuhah Kula muhdathatin vid'ahah kul labirat walala wa kul walalatin bin nar muslimin jika dunia ini sudah jelas tempat lalu lintas kita ke akhirat jembatan yang sempit dan pendek jadi bukan lebar dan panjang jembatan seperti jembatan sempit dan pendek yang mengantarkan kita menyambung kita ke barzakh Kemudian ke mahjar Lantas Ke jannah atau neraka Maka sudah jelas Wajib sekali Kita selalu sedar Akan tindak tanduk kita Mengawasi diri Mengawasi keluarga Mengawasi segala-gala Pemberian Allah pada kita ini Sekuat pikiran kita Sampai kepada kita eh, Mengawasi waktu Sebab ini vital juga Sebagai alat pengisi Kalau kita tidak ada waktu Kalau kita disibukkan oleh macam-macam Ya kita tidak bisa berbuat apa-apa Untuk akhirat Disibukkan oleh sakit Disibukkan oleh miskin Disibukkan oleh eh, Waktu tua yang Sudah tidak kuat apa-apa Akhirnya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi waktu kita harus kejar. Lima sebelum lima begitu sabda Rasulullah sallallahu Sudah jelas sekali. Uh, jadi dunia kita lewati ini satu jembatan pendek dan singkat. Dan dan singkat. Supaya kaki kita tidak tergelincir di situ. So, kalau kita tergelincir di situ kita pergi ke jahannam menuju salmasir kecelakaan. Jadi kita tidak boleh lengah mengikuti hawa nafsu dan keinginan. Maka dalam diktat ke-53 ini saya coba menyajikan kalimat-kalimat bernilai dari manusia-manusia yang dikenal oleh ahli tasawuf sebagai manusia-manusia warak. Dan manusia manusia yang tinggi rohaninya Dari mana kita ketahui bahwa mereka itu tinggi rohaninya Bagaimana kita ketahui bahwa mereka itu warah Ya dari riwayat hidup mereka ini Dari kalimat-kalimat yang keluar dari mulut mereka itu Kita ketahui bahwa mereka itu manusia-manusia tidak sembarang manusia Jarang kita ketemu seperti itu di zaman kita sekarang ini Jarang kalau bisa kalau tidak dikatakan Sama sekali tidak pernah ada Di zaman sekarang Tetapi kalau ada pun jarang sekali Karena itu Dari pembicaraan mereka Kita bisa ngukur bahwa mereka ini adalah Manusia-manusia besar dalam sejarah Dalam sejarah Pembersihan jiwa Mujahadah sampai menang Mujahadah itu yang melawan Awan nafsu sampai menang Dan yang ketiga Mereka itu menjadi teladan umat-umat di zaman mereka itu nah. jadi bagaimana mereka itu begitu wakil menjalankan toat dan ibadah, itu kita baca dari kata-kata mereka sendiri dan banyak contohnya, salah satu contoh yaitu satu orang bernama Al-Muhasibi, ada juga dia berbicara di sini, dia itu yang terakhir Al-Muhasibi itu waktu dia dalam sakarat sudah mau mati Tinggal berapa menit saja dia mati sudah, sudah jelas orang mau mati, sudah tidak bisa bicara Tangan itu sudah, kaki anggota badannya itu sudah bergerak dengan lambat sekali Sudah tidak bisa bergerak Tiba-tiba dia mengisyaratkan, tahu bagaimana, minta dihubungi Rebutan orang mau hubungi dia, ini Imam Al-Mahasibi Dalam detik-detik terakhir, dalam riwayat hidupnya Maka berebutlah orang untuk mengubui Al-Imamul ya, asyli. Sudah diubui, rupanya yang mengubui ini rebut, apa bingung, gugup. Ini orang mau mati, ibu itu ini. Rupanya ini orang tidak pakai takli leleh ya. Dalam ilmu vega, kalau jenggot ini tebel, kandel, ketel, kata orang corak Jawa, itu air mesti sampai di sini, kan mesti dimasukkan ini ya sunnah atau wajib itu, kalau tidak sampai mereka itu harus sebagai takhlil ini orang lupa, dia betul begini begitu cepat tangannya imam hasiwi, memegang tangannya orang ini, dimasukkan sini, supaya takhlil sesudah takhlil, mati dia begitu turun tangannya itu, sudah terdengar suara syahadat, kemudian jadi sampai detik-detik terakhir dia tidak lupa apa jadi kewajibannya itu. Jadi dia konstan mengingatkan itu. Ingat, teliti dalam soal-soal seperti ini. Lah ini, isyarat-isyarat begini ini, daripada orang-orang yang kita baca sejarah dan riwayat atau kata-katanya, ini perlu sekali kita ini mendapat teguran dari mereka itu. Jadi, sampai mau mati itu takhlil tidak lupa ingat, biasanya orang mati itu sudah sudah gugup, sudah bingung dia tetap ingat takhlil Allah ya Al-Ghassar ini contoh dan berapa kali kita ditegur oleh orang-orang seperti Al-Muhasibi dan kata-katanya yang tegas pada oleh oleh ulama-ulama yang lain misalnya misalnya dia bilang manusia ini tidur hati-hati ya, kamu ini ditidurkan oleh setan anna sunyam faizamadu entabahu manusia ini tidur, lengah kalau nanti mati sudah kedatangan malaikat baru dia sedar tetapi kesadaran itu sudah tidak bisa menyebabkan dia kembali ke belakang untuk beramal sudah di situlah kesadarannya dia dan mulai situ dia betul-betul dia celek kedua matanya dan melihat apa apa yang belum pernah dilihat hanya dia ingat janji janji dalam Al Qur'an yang dia baca di dunia ini betul semua terjadi tapi apa perlunya kalau kita tunggu sampai detik itu mestinya kita sadar seperti orang orang ini sadar masyarakat muslimin ada hadis kalau tidak salah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kita melihat banyaknya orang mati berlalu lalang di hadapan kita ini mesti kita sudah merupakan guru, penegor kata bil mauti wa'iwan sudah tidak perlu orang tabler lagi mestinya kalau orang tahu kalau oh, dia bakal mati, sudah tidak perlu banyak tabler dia cukup, oh ini merupakan bahan atau alat penegor dia ya. masyarakat ini karena itu di zaman yang lebih lagi cepat melupakan orang di zaman sekarang ini semua yang anda lihat menyebabkan anda lupa kepada Allah kalau anda tidak betul-betul menggunakan pikiran dan rasio selalu semuanya sampai sebagian besar daripada orang-orang ulama juga tidak, tidak nututi kejar-kejarannya dengan dunia ini tidak menututi kalah jadi dunia mempersonakan dia kurang kurang teliti keselewat sedikit nyeleweng sedikit. Karena itu sudah secara kita semuanya harus hati-hati. Harus betul betul waspada. Harus tanya dan harus konsultasi dengan Allah. Terus doa, sholat doa, salat. Terus konsultasi terus minta petunjuk, minta kekuatan, minta semuanya. Jangan diam. Itu artinya zikir. Kalau zikir, kita sudah tidak lupa. Zikir itu ada macam-macam. Zikir -macam. itu ingat tentang apa yang akan dikerjakan itu sudah pikir artinya ingat pada Allah pikir dengan lidah kalau lidah kita bergerak mengatakan la ilaha illallah pikiran kita sudah tidak bisa tidak bisa berpikir yang lain sudah tercakup oleh suara ini yang di yang dipenuhi yang memenuhi telinga dan hati kita atau kita baca Quran kita tidak bisa nyeleweng lagi nah, mulai sholat disitu mulai ujian tempat penylewegannya pikiran di situ kita mesti lebih kuat lagi menjaga dan memelihara detik-detik sholat itu. Nanti saudara-saudara akan membaca satu uh, riwayat daripada al Imam Subay'i. Bagaimana dia punya kata-kata nanti dalam alinea ketiga. Di sini diberi tunjuk oleh para awliya dan ulama ini cara-cara kita mengikuti jejak mereka. Golongan-golongan mereka itu mempunyai organisasi yang rapi, teratur, mempunyai totokromo dan tata cara khas. Antara lain kita ini mereka mengatakan begini. Jalisu al-tawwabin fa'inna rahmatullahi ila al-tawwabin akrab. A'un al-hudzai. Ya bilang. <Sess> <Sess> tidak sekali lagi pak wakmania bergaul dengan orang-orang yang sudah koper jadi orang yang sudah tobat itu artinya dia masih masa periode kesadarannya. Orang yang sadar biasanya mendapat pengampunan Allah dan rahmat Allah dekat kepada mereka itu. Gaulilah orang-orang itu. Jadi orang melakukan maksiat jangan didekati. Saya dia sekarang tengah mabuk setan. Jadi dia otaknya diubek oleh setan Jangan didekati Nanti kamu kecipratan Radioaktifnya Atau radiasinya si setan Kemudian orang ini Dengan takdir Allah tobat, Karena mendapat hidayat Dekati orang itu Karena orang yang sedang Atau baru-baru habis baru tobat, Ini hatinya dia lega Perasaannya Sudah tidak terkacaukan oleh macam-macam emusinya orang membuat maksiat Siapa orang yang membuat maksiat itu kalau orangnya mu'min Hatinya itu berdebar Mau ngambil aknya orang Redak ya Mau membunuh orang Redak Mau berzina juga Tapi kalau orang sudah tidak ada stromnya sama sekali Sudah seperti tembok begini Lain lagi Kemungkinan tobat sedikit jadi dalam soal ini, orang yang sudah tobat, artinya dia sudah kapok, itu kita mesti dekati. Ini kita mesti kecipratan rahmatnya Allah daripada orang ini. Jelas sudah cara. Jadi kalau manusia ini dibagi tiga, manusia yang tidak pernah melakukan maksiat. Maksiat besar-besar, kalau manusia kecil saya kira tidak ada orang selamat daripada dia. Maksiat besar-besar. Ini sudah jelas orang awliya, kumpulilah dia. Minta doanya Atau belajarlah daripada dia Bagaimana anda ini bisa Kuat begini Itu baik, baik. Kemudian ke manusia kedua Yang sedang melakukan malsian Jangan didekati Kalau kata ahli prege Mendekati mereka itu haram Loh kok haram bagaimana Siapa anda wajib tegur Kalau saudara pergi Masuk rumahnya orang bertamu terus saudara lihat orang-orang yang di dalam rumah itu main judi, bagaimana sikap saudara? tetap tinggal di situ haram. jadi wajib tegur, kalau kamu orang melakukan haram dan harus kamu berhenti. kalau saudara kuat, ambil itu meja judi dan majoknya atau domnya domnanya, robek-robekan, lemparkan dari jendela. kalau kuat. Kalau tidak apa wajib keluar, wajib tegur sampai beres atau wajib keluar sama sekali meninggalkan Jangan digauli. Ada hadis yang saya lupa kata-katanya, tetapi artinya ada sebagian daripada ulama bani Israel juga terkena seksa. Kenapa terkena seksa? Karena mereka itu duduk-duduk bersama orang yang melakukan mausiyat kafir lalu makan-makan bersama mereka. Lalu dia bersenda dengan mereka. Kena juga apa yang tiba dan tertimpa atas kepala mereka yang bermaksiat itu. Dan ini lumrah. Jadi pilihlah dua yang Saudara gauli, orang yang tidak melakukan dan orang yang baru tobat dari melakukan maksiat. Yang ketiga harus dijauhi. Yang kedua Mengambil alih akhiratnya kepada Allah subhanahu wa taala. Beranak siapa? Bekerja untuk akhiratnya. Maka urusan dunianya akan dibereskan oleh Allah. Jadi, saudara, jangan sama sekali jangan khawatir. Saudara. Tapi ini memerlukan tawakal, memerlukan kemantapan hati dan kecekalan otak dan jiwa. Ya. وَمَنْ أَصْلَحَ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ عَجَّ وَجَلَّ أَصْلَحَ اللَّهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ Barang siapa memperbaiki hubungannya dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki hubungannya dengan manusia. Atau memperbaikkan hubungan manusia dengan dia. Dan barang siapa memperbagus batinnya, maka Allah akan memperindah lahirnya. Ini tiga patoan, ini dipakai oleh Abu Ishaq Abu Ishaq berkata manusia ini harus diatur melalui tiga pertama dia harus berbuat bekerja cuma untuk akhirat jadi segala amalnya ini harus menuju ke akhirat nanti urusan dunianya ini akan beres misalnya seorang punya sawah dalam dia miliki sawah ini, dia niat zakatnya akan dibereskan dan dia niatnya akan pergi ke haji kalau dia dapat keuntungan besar dari sawah ini sudah, ini namanya untuk akhirat ini, pekerjanya sudah beli sawah itu ini, idenya itu begitu lantas panennya bagus masalah warang dan masalah ini tidak mengenai dia jadi Allah menjaga dia ini, sebab dia sudah bertekad untuk akhirat. Dunianya dibereskan oleh Allah. Ragaknya tidak seberapa. Keadaannya tidak seperti orang lain. Orang lain diserbu wereng, dia tidak. Orang lain kena amatikus, dia tidak. Apa sebabnya? Ada, ada sebab. Sebabnya yaitu tadi. Man amila li akhiratihi. "Ada رجل يعمل لاخرته." Fa kafaha Allahu arrajul. Kita sekarang ini bekerja untuk dunia kita. Maka Allah meninggalkan kita sama sekali dengan dunia ini Akhirat tidak dapat Dunia kacar-kacir Kenyataan ini dirasakan oleh setiap orang Jadi dunia kita tidak dapat Akhirat sudah kandung kita buang Maksudnya kita ini mau meninggalkan akhirat Mendapat dunia dibalik oleh Allah SWT Dunia tidak karu-karuan dan akhirat juga tidak beresin وَمَنْ أَصْلَحَ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ عَدْزَ وَجَالَ أَصْلَحَ اللَّهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ Kalau orang ini memperbaiki hubungannya dengan Allah, maka Allah Taala akan memperbaiki hubungan manusia dengan dia. Jadi hubungilah Allah dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai ada kekeliruan. Nanti manusia akan berbaik denganmu. Akan menjadi baik denganmu. Akan semuanya sayang kepadamu. Kamu juga akan sayang kepadamu. Jadi tidak ada sama sekali kemacetan dalam hubunganmu dengan manusia. Kalau kita sudah merasa baik dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya kalau kita tidak baik dengan Allah. Artinya kita maksiat, Maka manusia juga akan meninggalkan kita. Para awliya ada yang sampai merasa bahwa. Kalau dia ini ada satu masalah kecil saja. Yang tidak cocok dengan sunnat Nabi unta yang dinaik ini nggak mau larat larat ah dia baru sadar bahwa ini mungkin karena kesalahan saya Satu semua itu di tangan Allah Allah bisa apalagi manusia manusia yang akan di oleh Allah dengan teguran-teguran yang halus begitu itu biasanya dia iman oleh Allah di sana tapi dia kapok lihat untamu tidak saya suruh mau di, di bawah Pimpinan, lihat untamu sekarang mau gigit kamu. Lihat kudamu larat. Lihat kuda yang kamu pakai buat dokar ini masuk kandirinya dikot. Jadi ada ada sebab-sebab. Biasanya kalau orang yang ditegur begitu itu biasanya ada sebab-sebabnya. Wa man aslah aslah Allahu ala niyadar. Antara kita dengan Tuhan di waktu kita berdiri sendiri, berdiam diri sendiri dengan Allah, jangan sampai ada sesuatu kekeliruan itu namanya sarira dan batin kita juga jangan batin kita terhadap Allah kurang kurang baik nanti lahir kita juga begitu yang ketiga As-Subai'i berkata "Zahabati salatu minni wa dha'uftu inni al-yawm aqumu ila as-salat fa ma aqra'u illa al-baqarah wa al-imran" Dia bilang, ini orang sudah tua. Saya bilang, saya sekarang ini sudah banyak ketinggalan merebut sholah itu. Sholah ini sudah tidak kecandak oleh saya. Saya ini sudah tua. Karena saya sudah tua, dan karena tulang-tulang saya sudah rapuh, sudah nyandak seperti dulu. Lalu dia beri keterangan, dia bilang, sekarang ini cuma saya sholat memakai surat Al-Baqarah dan Al-Imran saja. Cuma ini. Al-Baqarah itu pertama Rakaat pertama saya baca Al-Baqarah Rakaat kedua saya baca Surat Al-Imran Setiap saya, saya sudah tua Tak kuat seperti dulu Allahu Akbar Kalau tuanya dia baca Al-Baqarah wal-Imran Empat juz itu Percaya saudara, empat juz Kurang lebih empat juz Bagaimana mudanya Kita ini kalau ada imam Baca Subhanallah bihamdhi, Subhanallah baca Al -Ala, Subhanallah Subhanallah 12-13 kali sudah sambat semuanya wah imamnya cik lamanya ini apa kita saudara percaya apa tidak saya di masjid, saya tidak bohong pada saudara pada satu waktu jamaah orang hadir imamnya agak enak itu khusyuk soal. tidak seberapa saya kira yang paling banter dia baca subhanah rabbi al-azim itu ya 11-12 kali tetapi subhanah rabbi al-azim subhanah rabbi al-azim Lantas Samia Allahul Man Hamidah Lantas sujud, kira-kira Ya gitu, dua belas, tiga belas kali Ada salah satu makmum bilang Wah imami wawusub Birubini Tilem Tilem artinya tidur La ilaha illallah, tidur bagaimana Ini orang khusyuhin, baru Sebelas kali Ini dia bilang sudah tua, ini Sudah tak kuat, ini bakara jadi kita sekarang dengan begini, ya mungkin saya dengan saudara juga tidak akan terus baca bakoroh ini malam misalnya dalam sholatun layel, tidak mungkin. Nggak, belum biasa ya, tetapi setidak-tidaknya kita kan sudah tertegur ini. Nah ini muda-muda ini semua ini, kenapa kok kita sambat, kita seger-seger begini, sambat kalau ada orang sholat agak lama sedikit. Ini dia bilang, wah, wow, wakza habata sholatun ini, sudah tidak bisa nututi saya. Seperti dulu cuma bakorah sama al-imuran saja ini orang-orang yang dilatih dari kecilnya khusyuk dalam sholat tak kesusu, sebab apa tak kesusu, sebab ini justru pekerjaannya toko kantor, markas, sawah ini yang sudah dijamin oleh dia itu kan makan itu kan urusan nafkah nafkah sudah dijamin wa ma'minda batin fil ardi la'alallahi rasul jadi bukan itu tugasnya. Tugasnya apa? Wamaqalak tuljinnawal insayil laliyabudun. Ini tugasmu. Jadi dia betul-betul mapan dalam ibadah. Dilatih dari kecil. Mungkin dia ini ayahnya ibunya juga begini. Pernah barangkali saya ceritakan ada satu orang sudah agak ada umur, sholatnya itu cepatnya luar biasa dilihat oleh salah satu orang daripada ulia Allah menangis ini wali melihat ini orang sholat dia nangis ditanya sama orang kenapa kau saya nangisi sholatnya ini orang lah apa hubungannya kau kau tangisi dia bilang saya ini tahu bahwa dia ini sebegini umurnya dia tentu sudah punya anak punya istri punya cucu bagaimana halnya mereka sudah pasti niru sholat ini yang saya tangisi ini adalah satu generasi di belakang dia ini yang niru ini jadi mereka itu prihatin betul. Teliti. Lo Kita ini kira-kira seperti dididik oleh mereka ayo sama-sama teliti. Dengan kata-kata begini ini Nantinya sama-sama kita ingat. Jadi soal selain dari ibadah itu soal sudah ditanggung oleh Allah. Tinggal kita keluar sebentar saja. Kalau urusan kita dengan Allah tadi sudah beres nanti digampangkan. Datang orang pesan barang, dapat reski, sudah cukup buat mereka malah kadang-kadang ada orang yang buka tempat pekerjaannya itu cuma 2 jam sehari. kan sudah masuk buat nafkah hari ini tutup lo kok awal zaman itu, ya sudah Alhamdulillah sudah dapat yang kita makan satu hari lah kita orang kan tidak kita orang menganggap kita ini mesti kuras semeluruh keuntungan yang ada di pasar ini baru kita mau tutup Kena kena oh itu magerip sudah azan itu masih terus kalau ada orang mau beli ini salah dengan kacamata ahli tasawuf ini dianggap buah oh, perikik besar ini tidak ada perikik seperti itu jadi orang ini ada apa kamu nak ngoyok ini ada perlunya apa kamu kan sudah dijamin salatmu ya apa ibadahmu bagaimana wo oh, kacir kacir oh, keliru kamu ngecer yang sudah dijamin Mengecar, mengajar, mengajarkan apa yang tidak dijamin, yang diserahkan kepadamu Ini kerjaan kita tiap hari, saudara-saudara Karena itu kita mesti sedar, setidak-tidaknya sedar saja Nanti kalau kita sudah sedar, kita harus ada keinginan untuk berbuat lebih baik dari sekarang ah itu baik, itu maju namanya Karena itu majelis-majelis kita di Masjid Jarom ini juga mesti mengatrol kita untuk naik, maju jadi kita tidak terus seperti sekarang ini Saudara-saudara ada lagi yang berkata laula man yazkurullah 'azza wa jalla fi ghaflati an-nas la ala ghalas Andai kata tidak ada yang menyebut nama Allah dan mengingatnya di tengah-tengah lupanya umat manusia maka akan binasalah manusia ini seluruh. Jadi, kalau seperti kita di Bangil, atau di Porong, atau di Surabaya, atau di Indonesia ini, andai kata tidak ada orang-orang yang menyebut-nyebut nama Allah, yang ingat kepada Allah di saat-saat manusia sudah pada lupa seperti sekarang ini, maka binasa kita mesti turun balap. Harus kita catat tiap ada malapetaka, seperti banjir yang melanda sampai membunuh atau halilintar yang membelak bumi atau gempa yang mengocak ini tanah sampai kita masuk semua di dalam tanah ini ketahui itu sebabnya sudah roto, sudah ada orang nyebut nama Allah apa sebab? sebab syarat-syaratnya ini bumi tenang adalah zikrullah tawhidullah dan ini perlu kita camkan bahwa di seluruh dunia ada yang menyebut nama Allah. Karena itu jarang sekali saudara mendapatkan berita bahwa ada satu gempa yang total menghancurkan satu negeri. Jarang. Tidak ada satu negeri kecuali ada nama Allah disebut di situ. Ada suara azan yang terangkat dari tiap ujung menara di situ disebut la ilaha illallah maka aman. Sekarang bagaimana masyarakat kita yang mendengar ini? Kalau buat saya, saudara-saudara, saya yang mendengar ini kok saya kepingin saya yang menjadi manusia itu yang yang yang menyebut nama Allah di tengah-tengah yang lain lupa. Saya kepingin dicatat oleh Allah saya lah manusia itu. Dan saudara juga harus mengatakan saya lah kepingin dicatat bahwa saya yang menyebut nama Allah barangkali ini orang panggil semuanya lupa biar saya yang satu bilang biar saya jangan masing-masing bilang agus ah, ageng, la itu kuat dan itu la itu pengajian la itu terus dia melupakan diri pada Allah itu keliru jadi masing-masing menyebut sendiri-sendiri sebab apa siapa mungkin yang saudara anggap menyebut itu karena dia ria karena dia ujuk tidak diterima oleh Allah sebutannya yang koro karena dia kepengin dapat nomor satu dalam MTQ yang akan datang, dia qira' saya enak-enaknya. Saudara bilang wah, la itu saya anu saya ngikut, belum tentu. Bisa dia baca bukan karena Allah, karena dia mendapat nanti hadiah untuk MTQ. Misalnya, ini misal saja, ini saya tidak mengatakan begitu artinya sudah pasti, tidak. Satu contoh. Lantas, kita tidak usah jagakan orang lain. Kita ini masing-masing harus nankurullah. Qiyaman Wakhuud dan wala wa juruji. Jadi kita ini bangun, berdiri, jalan itu termasuk berdiri, duduk termasuk juga sekarang ini. Dan kalau kita barik mau tidur atau sudah mau mau bersiap-siap untuk berbaring tidur, itu kita baca ayat kursi dan Subhanallah Subhanallah. Lalu mengicir berapa dosa hari ini yang ku lakukan, ya Allah, saya ini hari banyak dosa yang ku lakukan, ampunilah. Beres, saudara punya utang dengan Allah. Adakan waktu sebelum anda tidur setengah jam beres-beresan dengan Allah dulu. Siapa tahu barangkali anda mati malam itu. Siapa tahu. Coba perhatikan ya, seorang mati misalnya Dia ada harta Dia ada utang, dia belum pergi haji Utangnya orang harus dibayar dulu Hajinya nanti Sebab orang mukadza ma'ala haggillah Begitu kata ahli pejik, ahli usul Ya haji nanti Tapi punyanya orang yang sekarang menunggu saya, ini orang utang pada saya jadi itu mesti ada pemeriksaan. Lah kita yang tidak punya sampai ke situ utang utang, saya tidak tidaknya kita ingat tadi pagi mulai saya bau tidur saya berbuat ini berbuat ini berbuat ini. Dosa. Ya Allah astagfirullahaladzim bilang ampun taubat. Kalau dosa besar maka hasanatnya adalah taubat. Jadi kita mesti taubat. Atbi'is sayyiatal hasanata hasanatatampuha. Nabi SAW berkata, bersabda kalau kamu lakukan kejahatan tututono, ikuti dia dengan kebaikan, nanti itu kejahatan akan terhapus bagaimana kejahatan yang merupakan kabair kabair diikuti dengan taubat, taubat itu hasanah, nanti bisa dihapus itu kabair begitu juga, jadi sebelum tidur itu jangan, jangan berbuat apa-apa ingat dulu saya minta maaf dulu sebelum anda tidur Nanti kalau sudah tidur, sudah beres dengan Allah Taala. Malah ada hadis yang mengatakan Allah Taala melarang malaikatnya menulis Kalau ada orang melakukan mahasiat Jangan ditulis dulu Kasih kesempatan 6-7 jam Barangkali dia mau tobat. Kurang apa saudara-saudara Kurang rahmat bagaimana Tuhan kita ini Saking kita kadang-kadang ya terlalu, keterlaluan Jadi Oikurul ini fikir. Jangan saudara tunggu orang lain, saudara sendiri harus merupakan orang yang menyebut-nyebut nama Allah di saat orang lain lupa. Yang kelima, saudara-saudara tidak jarang antara kita ini kena balak dan kena musibah. Tapi sebaik-baik orang yang terkena musibah adalah orang yang sabar, orang yang sadar. Sebab apa? Sebab kata ini orang yang saya, kami tulis dalam alinea kelima kata-katanya yaitu innallaha la yukrihu 'abdahu 'alal bala' kama yukrihu at-tabibu al dawa wa yaqulu ishrab hadha fa inna laka fi 'aqibatihi khayran. Kadangkala kata dia, kadang-kadang Allah memaksa hambanya menelan bala seperti seorang dokter yang memaksa pasiennya menelan obat. Ia berkata, makanlah obat ini. Karena obat ini akibatnya baik untukmu. Begitu juga Allah. Kadang-kadang dia memaksa hambanya untuk menerima balak. Hamba itu budi. Maunya budi, tidak mau kena balak. Tapi sebenarnya Allah bilang, telanlah balak. Seakan-akan begitu suara khair. Yang dia tidak bisa dengar dan kita juga tidak dengar. Tapi dikira-kira. Telanlah ini. Sebab ini nanti akan jadi kamu baik. Mungkin karena dosanya banyak. Dikenakan balak menghapus dosa. Untung. Mungkin karena amalnya kurang. Sedangkan Allah sudah pasti menempatkan dia di tempat yang agak tinggi. Dikenakan balak supaya itu balak meningkatkan dia. Jadi tangga buat dia ke sorga. ada kalanya balak mengganti dia punya eh, tempat yang tadinya tidak baik menjadi baik tadinya dia berbuat dosa ini balak menghapus dia di tempat yang tidak baik dikenakan balak terus dia jadi baik ada begitu ada orang kaya raya tidak pernah soboh masjid waktu dia sudah bangkrut Tabarak Allah Rabbul Alamin Dia pergi masjid Dia pakai kokiah putih Sudah di shop yang pertama di masjid Ya tikaf sudah baca Quran Hatam balak-balik Untung apa di Buat dia tadinya bilang Loh aku ini kok maledak duwe Dah enak dia Tetapi Allah bilang Telan ini Nedak ini kau nak nak masjid Habis Bagaimana kalau itu orang terus lupa Nah kalau ada orang Memang dari awal mulanya Sadar Tak kena Tak pernah kena gak pernah kesiram Banyulali ya syukur sudah, gak kenapa tapi jarang orang gitu makanya kalau diselentik masih atau tobat satu orang lupa daratan melihat anaknya tergiles kereta api, tersuir-suir dia lihat itu pandangan anak dia ngeri, akibatnya dia jadi orang soleh, ada juga jadi maksud kita, apa daripada kata-kata ini kita mesti mengambil satu pelajaran dari ini. Kita tidak usah nersulo dari balak. Balak itu nah. mesti ada baiknya untuk kita lebih dulu. Atau kita kalau kita umpamanya termasuk orang maksiat. Jadi kalau kita kena balak ini kita mesti noleh di belakang. Wah iyo sejarahmu peteng nuri maksiat toh naik ibalak ya sudah pas. Atau kita di tengah-tengah maksiat atau tengah lupa Kena balak cukup bagus Atau kita merasa tidak berbuat apa-apa Tetapi kena balak ingatlah pula bahwa Yang menurunkan balak ini lebih mengerti siapa kita Dan bagaimana nanti kita di akhirat Mungkin kita ditambah pahalanya Jadi menghapus dosa, pasti Atau meninggikan derajat pasti atau memindah kita daripada satu ke lain out Dari tingkah laku yang sembrono menjadi hati-hati Yang untung siapa? Kita Itu balang Belum kita sudah keburu-buru meresuloh Budi apalagi pakai marah-marah Ini orang akan rugi sendiri Walaupun itu misalnya kalau berupa sakit ya kita mesti biar, biar obat tidak, ia sudah biar sakit terus. Tidak, Allah Taala tidak menyuruh. Isunya ikhtiar. Kadang-kadang dengan kadar penyakit yang diberi berapa hari sebelum berobat, lalu sesudah berobat sembuh, misalnya dengan takdir Allah itu sudah cukup merupakan rensohnya dia mencuci kekotoran yang ada padanya. Saudara-saudara, yang keenam, Allahumma dzambi andallahu an yuhadzal abdu bima satar Allahu alaih Ibrahim al-Taimiy. Paling besarnya dosa di sisi Allah Adalah seorang manusia yang sudah ditutup-tutupi oleh Allah Melakukan suatu kesalahan Ditutup-tutupi oleh Allah Dia malah menyebarluaskan Wah aku mau bengi ngombi Aku mau bengi main Aku menang aku gak, Ini orang paling besarnya manusia berbuat dosa Jadi mengutarakan apa yang oleh Allah sendiri ditutup-tutupi Artinya sudah dia baik sudah. Biasanya kalau Allah menutupi di dunia, menutupi pula di akhirat. Itu kebiasaan Allah. Tidak tahu ini orangnya yang membongkar. Dikutbahkan ini maksiatnya. Ini berarti orang tidak tahu tahu diri. Ini orang tidak tahu, tidak punya perasaan sama sekali. Jadi karena itu saudara-saudara, biasakanlah apa yang ditutupi oleh Allah dari kesalahanmu. Tutupkanlah mulutmu daripada menceritakan itu kepada orang lain dan kerjalah dengan taubat. Sudah, Alhamdulillah saya ditutupi oleh Allah dan daripada doa-doa Nabi yang sah yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allah nusur aurati wa amin gawaatihi. Ini hadis. dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik kita semua supaya menjadi orang yang minta daripada Allah supaya aurat kita ditutup artinya apa aurat bukan aurat ini sebab aurat ini tidak mungkin terbuka kita sendiri yang nutup sudah tapi aurat kesalahan jadi seperti aurat kesalahannya orang ini aurat kalau tersingkap dia malu kalau dia masih ada malu wallaftur aurati wa amin rawati amankan ketakutan ketakutanku ya Allah manusia ini pasti ada yang ditakuti. Kalau sudah Allah mengamankan kita daripada yang kita takuti, berarti kita dapat rahmatnya Allah. Ya. Kemudian yang ketujuh. Iza ra'ayta rajulu yatahawanu bitakbiratil ulami al-imam, falsil yatakaminun Ibrahim al-Nakhai. Al-Nakhai. Apabila anda melihat seorang meremehkan takbir bersama Pertama dengan imam Dalam sholat jamaah Maka cucilah tanganmu dari badanmu Sebab apa? Sebab kalangan ahli tasawuf ini Sebelum ikhamat itu Anggota-anggotanya sudah hadir semua Jamaah masjid Dan ini merupakan satu tradisi Yang dianggapnya suatu tradisi yang ketat Sehingga ada, ada orang imam takbir dia enggak hadir dulu. Jadi imam sudah bilang Allahu akbar. Dia masih belum datang atau nanti dia baru datang menangi satu dua rakaat itu sudah kata dia kalau kamu lihat orang sudah dewasa masih meremehkan hadir jamaah. sampai telat takbiratul ihram yang pertama Cucing tanganmu daripada orang ini, sudah jangan dinasihati lagi, tidak ada harapan sudah. Begitu sudah. Saking apanya ini orang-orang? Saking wabibnya, saking istiqomahnya berjamaah. Kita orang, jangankan takbiratul ikhram. Kadang-kadang tidak pernah sholat sama sekali. Tidak pernah jamaah. Padahal mereka itu antara sama mereka, kalau ada orang yang sudah keterlambat sudah terlambat daripada takbiratul ikhram, di takziah seperti orang kepaten. Allahumma wa ajra. Seperti orang baru kepaten ayah atau kepaten anak di diajak belasungkawa karena ketinggalan takbiratul ihram. Ini manusia-manusia yang kita mesti contoh. Betul sebenarnya? Sebab takbiratul ihram itu rahasia, sirrul rahmatnya Allah di situlah dimulai. Kita belum datang. Datang sudah rukuk yang kedua. Mereka kalau belum Allahumma warwah Allah kawat sudah di situ sudah di tempat, tak ngeteh ini sampai ada kawat. Lah kita sekarang sudah di ini masih belum hadir. Jauh beda antara kita dengan mereka. Lalu apa akibatnya? Akibatnya ya keadaan kita dengan keadaan mereka jauh juga beda. Jauh dalam segala galanya. Dan generasi kita akan turun kalau ayahnya tidak pernah jamaah. Apalagi hadir takbir. Jama'ah tidak pernah, lah anak-anaknya bagaimana? Cucunya bagaimana? Itu juga mempunyai pengaruh pada anak-anak. Karena itu, orang-orang dahulu itu mengajak anak-anaknya sebelum takbir, eh sebelum iqamat, sudah mengatur softnya sendiri. Jadi tidak ada satu orang pun yang terlambat kecuali orang yang betul-betul ada udhul dan itu jarang sekali ma'ashr muslimin yang terakhir yaitu nomor 8 saya'lamu al-zalimun hawa man naqasu inna al-zalima yantadzirul iqam, wal-maglum wal-maglumu yantadzirul nas orang-orang yang melakukan kezaliman kelak akan mengerti bagian siapakah yang mereka kurangi itu. Misalnya orang korupsi, mencuri. Dia menyangka bahwa punyanya ini saya curi, saya ambil, saya kurangi punyamu. Sebetulnya saya kurangi saya punya bagian nanti di akhirat. Jadi saya ini ngomong saya punya bagian di akhirat. Kalau ada derajat, ada tingkat saya punya tingkat, saya buang Karena saya mencuri, kesusu mengambil di dunia ini Jadi kalau orang golim itu Mengurangi haknya dia Tidak mengurangi hak orang lain Hak orang lain dapat Yang dicuri duitnya Akan diterima di akhirat Lebih enak dia dapat cek di akhirat juga Tribal cek di akhirat Lebih enteng buat dia Kalau dia sabar tapi yang mengambil di dunia harus mengembalikan di sana. Ini harganya mahal. Saudara-saudara, kemudian beliau berkata, ini Al Imam Al Muhasibi, lupa saya tulis. Ini. Al Muhasibi berkata, "Innal lima yantzirul 'iqab." Orang yang zalim itu hanya menunggu seksaannya nanti cuma itu saja, kalau dia tidak mengembalikan haknya orang tidak minta maaf kepada orang yang disalahi, dia cuma menempatkan dirinya di tempat orang yang menunggu seksa Cok. orang yang teraniaya selamanya cuma menunggu kemenangannya dia nanti di asherah kalau-kalau tidak di dunia tidak kalau boalimnya eh, syairan misalnya menyebabkan dia sekarang terpelanting jauh dan orang-orang yang teraniaya sekarang mendapatkan kemenangan. Begitulah tiap nasibnya orang yang boalim. Karena itu saudara-saudara kita harus menjauhkan diri daripada segala macam keboaliman. Kebaliman itu tidak tidak mesti orang berkuasa tidak. Orang terhadap istrinya juga bisa jadi zalim. Orang dengan temannya juga bisa jadi zalim. Orang dengan masyarakatnya juga bisa menjadi zalim. Bayangkan bagaimana kalau Saudara ngerasani teman sendiri. Zalim apa tidak Saudara? Saudara zalimi dia, Saudara aniaya nama baiknya. Saudara zalim. Saudara menunggu siksa dan dia menunggu kemenangan. Lantas apa? lantas saudara harus tahu bahwa saudara ngelongi nasib saudara di akhirat, ngelongi derajat saudara di akhirat, tapi menambah derajatnya dari di dunia di akhirat. jadi saudara yang rugi kanan rugi, kiri rugi. orang istri terhadap suaminya bisa boleh, kalau dia membongkar rahasia suaminya saya tidak dikasih belanja cukup ini tidak cukup anak-anak itu berarti dia tidak kuat menahan atau mengerahasiakan masalah-masalah kekeluargaan dia boleh kepada suaminya dia harus menunggu, nah, dia mesti tahu bukan nama baik suaminya yang dikurangi tetapi nama baiknya di akhirat akan dikurangi sendiri dan begitulah seterusnya karena itu pokok kita mesti hati-hati saudara-saudara dari konklusi-konklusi ini semua kita mesti ambil satu uh, ringkasan makna yang menggugah batin kita untuk lebih lembut dan lebih halus Perasaan kita lebih sensitif terhadap maksiat Jangan berbuka tebal terhadap maksiat Jadi kalau ada orang berbuat maksiat kita mesti cepat tegur Kita sendiri sudah insya Allah menjauhkan maksiat Kalau kita juga kena harus kita cepat-cepat tobat Orang yang tobat perlu kita gauli dan kita dekati Ini maksud daripada semua konklusi ini saudara sudara, -sudara mudah-mudahan dengan 8 alinea yang saya turunkan di dalam dektat ke-53 ini Kita sama-sama mendapat rahmat dan taufik untuk mengamalkan ini Tapi ini semuanya artinya cuma dalam kita punya amal sendiri Kalau ini tidak kita amalkan tidak ada artinya ini. Lebih baik masih tersimpan dalam kitab-kitab ini Kalau tidak bagaimana? Betul atau tidak? Lebih baik di kitab saja ini kalau tidak kita amalkan saya turunkan di sini ini maksud saya bahwa saya lebih dulu mengamalkan. Kemudian saudara-saudara juga, jadi kita bersama-sama mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan keluarga kita juga mesti kita anjurkan supaya dia mengamalkan ini semua. Saudara-saudara sekianlah. Barangkali ada siswa. Saudara-saudara saya kira cukup sekian. Mudah-mudahan sama-sama kita ketemu lagi di malam Ahad yang akan datang dengan kalimat-kalimat orang-orang baik seperti ini. Ya rabbana tala lana wa antan najaba عزة عما يصبون وسلام عظيم